Mitra bisnis publik masih berpersepsi negatif terhadap kinerja aparat kepolisian seperti tercermin dalam surat pembaca di Harian Kompas yang dikirimkan oleh seorang warga Surabaya belum lama ini. Di sisi lain, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, surat pembaca dari warga Surabaya itu tidak bisa digeneralisir sebagai kelemahan polri mengingat para pimpinan korps baju coklat itu sebenarnya telah banyak melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanannya kepada publik. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Pak Hermawan, kemarin Bapak mengkritisi belum efektifnya upaya kehumasan Polri dalam mengkomunikasikan berbagai perbaikan yang telah dilakukan, serta belum efektifnya peran pengawasan. Nah, bisa Bapak contohkan seperti apa fungsi pengawasan yang belum efektif itu? Contoh yang tersebut, uh, yang... E, juga belum efektif sekarang kan Kompolnas memiliki kewenangan untuk penyidikan untuk memproses kayak gitu gitu tapi belum digunakan sampai sekarang harusnya itu sudah bisa digunakan itu gitu jadi kalau ada kasus-kasus e, seperti tudungan Aipok e, itu Turun tanganlah Kompolnas kayak gitu kan, nah, atau ada kasus seperti yang itu sudah dilaporkan ke Polda, dilaporkan ke Provos macet juga kayak gitu, turun tanganlah Kompolnas kayak gitu kan, sudah punya kewenangan penyidikan. Jadi institusinya sudah ada, tapi perannya saja yang harus ditingkatkan ya Pak Her? Iya, iya benar. Dan itu nggak sulit kok. Kalau pengalaman saya itu, eh, apa asal ada kemauan itu nggak sulit. Lantas kalau ada yang mengatakan lemahnya kinerja aparat Polri adalah dampak dari masih adanya politik uang dalam proses rekrutmen awal, apa pendapat bapak? Nah gini, kemarin-kemarin uh, uh, sampai tahun lalu memang praktek itu masih terjadi dengan derajat yang berbeda-beda tergantung pimpinannya, kadang-kadang gitu. Uh, untuk masuk itu harus setor segini, segini-segini. Tetapi Uh, ini, ini lagi yang saya bilang kelemahan di polisi adalah tidak bisa menyampaikan ke publik. Wong sudah berubah kok nggak tahu publik. Nah, contohnya uh, tahun 2007, Akpol itu mendapat uh, penghargaan Muri sebagai lembaga pendidikan uh, pasca SMA, pendidikan tinggi. Yang rekrutmennya paling transparan dan paling bersih. Hmm. Publik kan nggak tahu. Jadi orang masih nyari nitip ini, nitip itu. Nggak ada, sulit itu. Sekarang saja masuk uh, SESPIM, masuk SESPATI misalnya. Saya tidak bilang bersih 100% dari unsur uang gitu. Tapi, tapi mau main itu sudah tidak bisa, sudah sulit. Demikian, Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.